12.30 Waktu Indonesia Barat saatnya berita siap Hai Assalamualaikum sederhana. Berita siang edisi hari ini selasa 6 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Faya Artega. Abu Razak ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Mu'alim T.A. Khalid. Senator Gazali Abbas Adan sebut dana usus Aceh 8,1 triliun rupiah tapi kemiskinan masih tinggi. Hujan deras mengguyur Sabang.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 Sideralon, Ketua Komite Peralihan Aceh Pusat dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh Muzhakir Manaf menunjuk Wakil Ketua KPA Pusat, DpaPA Abu Razak sebagai Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzhakir Manaf, T.A. Khalid pada Pilkada 2017. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Rapat terpilihnya Abu Razak langsung dipimpin oleh muallim di aula kantor DPA Partai Aceh Jalan Dr. Mr. T Muhammad Hasan Lumbata Banda Aceh pada Senin malam. Selain Abu Razak, Mu'alim juga menunjuk bicara KPA Pusat yang juga Ketua DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh Mukulis Abe dan Tengku Haji Muharuddin M. Harun masing-masing sebagai Ketua 2 dan 3. Mu'alim dalam arahan singkatnya menyerukan kepada seluruh kader Partai Aceh yang saat menduduki posisi sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kota serta anggota legislatif dari fraksi Partai Aceh bekerja keras pada pilkada mendatang. Sementara Abu Razak mengatakan siap melaksanakan tugasnya yang telah diperintahkan pimpinan KPA dan pimpinan partai. Sumber dana otonomi khusus Aceh pada 2017 sebesar 8,1 triliun rupiah naik dari 7,7 triliun rupiah pada 2016. Hanya saja tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan masih cukup tinggi di Aceh. Dari Jakarta, Fikarwe Eda melaporkan Anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas Adan mengatakan hal itu di Jakarta hari ini. Sehari sebelumnya, Ghazali Abbas yang duduk di Komite 4 DPD mengikuti rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas di Kompleks parlemen Senayan. Mengutip paparan Kepala Bapenas, Aceh menempati posisi kedua setelah Bengkulu untuk tingkat kemiskinan di Sumatera dan menempati posisi kedua setelah Kepri untuk tingkat pengangguran pada 2015. Masih dalam kesempatan yang sama, Gajali mengingatkan agar janji Presiden Jokowi bahwa akhir tahun 2016 akan dimulai pembangunan jalan tol di Aceh benar-benar diwujudkan. Sederalon angin kencang disertai hujan deras kembali menerjang wilayah Sabang selasa pagi. Begitupun arus pelayaran Sabang Banda Aceh dan sebaliknya masih aman. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Angin kencang disertai hujan ringan dan sedang itu melanda wilayah Sabang secara berulang kali mulai Senin malam. Meski terus-terusan diterjang angin kencang disertai hujan ringan dan sedang, namun sejauh ini belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan akibat fenomena alam tersebut. Kepala OPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdul Rani mengatakan bahwa angin kencang disertai hujan deras yang menerjang wilayah Sabang sejak subuh belum mengganggu pelayaran kapal penyeberangan. Arus pelairan baluhan Sabang Ulelu, Banda Aceh, dan sebaliknya masih tetap lancar. Syederalun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai aksi penyandaraan tujuh polisi hutan dan penyelidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan wibawa negara terhadap korporasi. Kepala Departemen Kajian Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Zensi Suhadi mengatakan dalam kasus tersebut ada indikasi mobilisasi dan pengorganisasian masyarakat oleh korporasi. Zensi mengatakan peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu Walhi meminta KLHK mencabut izin perusahaan. Ia mengatakan jika sebelumnya izin perusahaan diterbitkan oleh kepala daerah setempat, maka KLHK bisa mengambil alih kewenangan pemerintah daerah untuk mencabut izin korporasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sederalon Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berharap kasus dugaan penggunaan bahan keda luarsa di jaringan restoran internasional dapat dituntaskan, agar tidak menjadi hal yang lumrah di masyarakat. BBC Indonesia melansir, Terkuatnya kasus dugaan penggunaan bahan keda luarsa berdasarkan investigasi BBC Indonesia dan tempo menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, Sularsi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan penggunaan bahan gedal merugikan konsumen. Dikatakannya ketika suatu perusahaan mengeluarkan produk maka harus sesuai standar yang ditetapkan perusahaan bagi konsumen. Jika terjadi sebaliknya berarti terjadi pembohongan kepada masyarakat. Syederalun polisi menggeledah ruang kerja Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Gatot musti di gedung PPHUI Rasuna Said, Jakarta Selatan kemarin. Dari ruangan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa satu kemasan silver berisi serbuk putih yang diduga narkotika berjenis sabu. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono mengatakan ditemukan barang bukti berupa satu kemasan warna silver isi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutu 4,78 gram dan sebuah selang kecil seperti pipet pendek. Awi mengatakan barang bukti berupa serbuk putih yang diduga sabu tersebut diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Rencananya, barang bukti tersebut akan dibawa ke pusat Laboratorium Forensik Mabus Polri untuk dilakukan pengecekan agar diketahui kandungan serbuk putih itu. Dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh dua orang kuasa hukum Gatot, pihak keamanan gedung Parfi, dan pejabat sekretariat Parfi. Kederaun Presiden Cina 11 Jinping mengatakan negara-negara anggota G20 bertekad untuk menghidupkan kembali mesin perdagangan dan investasi. BBC Indonesia melansir. Saat menutup pertemuan puncak G20 di Hangzhou, Cina, dia juga menjelaskan tercapai kesepakatan untuk melawan proteksionisme dan untuk pertama kali pula, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 menempatkan masalah pembangunan di depan dan di pusat. Selain mencapai kesepakatan dalam masalah ekonomi, para pemimpin di Hangzhou juga menegaskan bahwa pengungsi adalah masalah global dan bebannya harus dibagi bersama. Sepanjang tahun lalu, gelombang pengungsi mengalir ke Eropa, khususnya orang-orang yang menyelamatkan diri dari perang saudara di Suriah. Dari newsroom Serami Tanjung Permay Sekian Berita Siang. Edisi Selasa 6 September 2016 Berita suri Seram BFM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Berita yang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com Follow juga Twitter kami at Seram BFM Shadaralun, Wassalam